Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30 ribu orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana Tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan Semesta Alam yang bertakhta di atas kirubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat naga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentuk dan cerajang. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza. ...mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah... Karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan lalu katanya. Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-edom orang gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-edom orang gad itu dan Tuhan memberkati Obed-edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada raja Daud demikian: Tuhan memberkati seisi rumah Obed-edom ...segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu... ...dari rumah Obed-Edom... ...ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu... ...melangkah maju enam langkah... ...maka ia mengorbankan seekor lembu... ...dan seekor anak lembu ke mukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan... Dengan sekuat tenaga, ia berbaju evot dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sambak kala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya. Di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, ...sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, ...maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud katanya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini. Di depan mata budak-budak perempuan para hambanya Merasa dirinya terhormat pada hari ini Seperti orang hina Dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal Di hadapan Tuhan Yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu Dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan Yakni atas Israel Tiendagen. tuhan ben een man. Ik ben een man. Ik ben een man. Akuranda Tatapi een sama Ik ben Prampuan man. Ik ben een man. Ik ben een man. Ik ben een man. Ik